artis yang satu ini sangat dan teramat luar biasa bro mahasiswi cantiknya asli kelahiran kota sejarah Mojokerto bertalenta juga banyak sekali penggemarnya ada kompak community ada ramayana Dewi Suting terima kasih Elis Santiga Palapa Masih bisa goyang sama-sama lagi ya Terima kasih